Assalamualaikum, marka, Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh nama Tuhan star segala star tu wa rahumula min syururati sin wa sayya'at man yang mentaruh para membela orang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 wa wassalamu 'ala nuril a'la wa furansa attaqulaha wa nusaa amanu juraan ya ayyuhallazina aamanu attaqullaha wa qul qawlan wa yudrakul wa man yattalaaha wa rasulahu faqad fa'ala Takuna asalah bersyukur Allah, waharahatnya jibril maha dengan sawab Allah ala salam semuanya. Osherumul mukasai tuhaya, takuma pulang mukasai tuhida, takuma itu Para bapa, para ibu, orang apa ini asalbah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua bermacam-macam rahmat baik di dunia dan akhirat ya tanpa serah diri semua tersimpan di dalam hati yang tidak mungkin kita menentunya satu per satu, termasuk percobaan kita pada malam hari ini di tempat yang diperkaya oleh angin matahar, dan semoga Allah taala senantiasa menambah dan menetarkan manatnya untuk kita semuanya dan memberikan kita menjadi hamba yang paling berbasykurul. Amin. Para Bapak, Para Ibu, Peruan, Bapak, Kedil, Alhamdulillah, Allah merupakan kemampuan peselur bagi saya di sehadir ke tempat ini ke daerah keturunan untuk bisa bersejarah menanggung Perkhidmatan Islamiah Perkhidmatan Islamiah bersama para sasteri yang ada di sini yang berulang dua-dua lah teman kamu dari mana pernah disebutkan beberapa nama atasnya yang lebih khusus sahabatku Amin lah cukup lama satu kamar ketika kami sama-sama mula dari usia tahun tiga tahun sembilan belas semoga tahun empat ketika kami sama-sama bapakmu diaman bapakmu ada perbezaan usia. Dan ketika kami sama-sama berjalan, -sama bahkan terlihat masih sama-sama di Bersama Al-Ustaz Ja'far Maktoli Jadi pertemanan yang sangat lama dan yang praktis Sejak tahun 1994 Walaupun secara usia cukup jauh saya melalui belajar berjalan sama SMA, saya sudah punya Dan sama sahaja pelarian Abu Harman juga bukan sebentar maka mungkin lebih jika ya, kita akan lebih kunjungan kepada ya teman-teman berlepas -teman, dan kalau masalah umum masya Allah eh, para jamaah lepas jangan berada di sini. Saya dengar tadi, setiap bulannya paling tidak dua kali mendapatkan tambahan ilmu dari bulukan semua Ustaz Anwaris Ufran, Rangadullah Yang mungkin sejak tahun sebelum tahun 1990 sudah sudah datang dari Ustaz Anwaris Yusuf dan menghasilkan para murid yang sekarang juga aktif dan praktis semua asakit yang ada di kendiri lah murid dari video dalam yang berdasarkan di simak belajar sama video walaupun semua 30 bulan di Al-Fatihah di Al-Fatihah para Insyaallah, wafat di sini. Assalamualaikum. Maka mohon maaf. Ya, terus terang saya agak teruk ini menghadapi antum semua ini, tuan Ya, mudah-mudahan, ya wafat, bisa dinilai ulos sekorai orang seperti anda. Jadi. Air laut itu enggak kuntur garam Ya mungkin tiga tangan saya disini Mungi sekur Tapi Labas ya Ini bagi Untuk kemudian kita merajah Ya Dan saya lihat semangat antum malam-malam Saya enggak kebayang Kalau pengajian malam itu seperti ini di sini enggak kebayang Ya karena saya enggak tahu ke diri para hadirin yang disini tengok tuh ini Bismillahirrahmanirrahim. Wayhola memanfaatkan apa yang Allah takdirkan pada pertemuan kita pada malam hari ini di mana materi yang akan saya sampaikan Sebagaimana telah ada di hadapan sebagian hadirin Yaitu tentang manajemen takdir atau mengelola takdir Mudah-mudahan sekali lagi tema ini bisa menjadi pengingat dari Ustaz semuanya karena siapapun kita orangnya apapun kerukangnya maka tidak akan lepas kehidupan kita dari takdir Allah Swt. Maka alam merupakan ilmu yang amat sangat bermanfaat. Apabila kita mengetahui bagaimana kita mengelola takdir yang menimpa pada kita semua. Epauntrahi mani warahmullah. Sebelum kita kepada inti pembahasan. Itu bagaimana kita Mengelola takdir Saya sampaikan terlebih dahulu Bagaimana pemahaman yang benar Di dalam memahami Tentang takdir Kita tahu bahwasanya Beriman kepada takdir Adalah merupakan Salah satu dari hukum iman Indah Ahli sunnah wal jamaah dan tidaklah mengungsinga kecuali rubidah. Nabi kita sallallahu alaihi wasalam ketika Jibril alaihi bertanya kepadanya al -Iman. Sampaikan kepada apa itu al iman? Samai kan kepada itu al-iman. Maka beliau menjawabkan al-imanu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa, -tubhi, wa, -tubhi, wa, -tubhi, wa Bab dunia mengakhiri bab dunia mengakhiri dan bunuhul qoliyari khairu yang namanya beriman langkah beriman kepada Allah kepada malaikatnya kepada kitab kitabnya kepada para rasulnya beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruknya bikhairun wa al-khala ar-rasul wal sebagai kelompok yang paling benar dan hakikat Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya adalah Islam ahlussunnah wal jamaah. Jadi ahlussunnah adalah Islam itu sendiri dan yang bukan ahlussunnah wal jamaah maka pasti di dalamnya ada sesuatu yang bukan dari Islam masuk ke dalamnya Islam yang murni Yang betul-betul dikendalikan Allah Yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan telah terpahami dan diastafikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah ini Adalah Apa yang dikenal dengan Islam dalam pandangan al-usul nawar wa'ala'ala wa Di dalam beriman kepada takdir Mereka alusna wajah beriman bahawa Takdir ini ada empat marotik Empat fase Yang mesti diimani terhadap takdir Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah SWT Di mana Allah lah Bukulisain alim Allah telah mengetahui segala sesuatu. Ya Allah memakan ramadhan ya pun, lama-lamanya punorakan, faya pun. Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, yang, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, dan bagaimana seandainya terjadi. Maka dalam padangan arus nawait jamah bahwa segala sesuatu sebelum di. Diciptakan oleh Allah Saja, Allah sudah terlebih dahulu mengilminya, karena ilmu Allah sejak Azali dan hingga Abadi. Dan ilmu Allah berilmu adalah merupakan sifatatia yang terus menerus nan jasa melekat pada Allah Swayallah. Maka ada antara asmaul wal awal wal akhir, ialah Allah yang awal dan yang akhir, al awal wal falasafat lahu, syeikh. Alah yang awal yang tidak ada sebelum sesuatu pun, wal akhir palesa baatul shay. Alah yang akhir yang tidak ada sesudahnya sesuatu pun. Di mana para ulama menjelaskan bahwa itu adalah ihatoh ilmiah peliputan Allah secara pengilmuan sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengilmuan Allah سبحانه. Kemudian yang kedua, Allah beriman kepada penulisan takdir. Jadi apa saja yang Allah SWT ilmui bahwa nanti akan terjadi, itu sebelumnya sudah dicatat terlebih dahulu oleh Allah SWT. Nabi saw. Sembur sabda dalam al Muslim. Inna Allaha katakan makhluk dari al-qolai kabdar yaqfur as-samawat wal-arz bi-qamsinah al-fasa. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir makhluk 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inna awalah makhluk al-qolai, apakah waktu apakah masa itu, apakah waktu mahukah yang mukiyamah. Pertama-tama Allah menciptakan kolam Lalu berfirman kepadanya tulislah Maka kolam pun bertanya Apa yang harus aku tulis Tulis segala sesuatu yang akan terjadi Sampai hari kiamat Maka kolam pun kemudian melaksanakan perintah Allah Menulis segala Takdir yang akan terjadi Sampai hari hari kiamat Ini yang kedua Kemudian yang ketiga lah beriman kepada kehendak Allah darah. Da Wamata sahul nakil dak yasa alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikendak oleh Allah rob semesta semesta alam. Wamasa akan wamalamnya salamnya pun apa saja yang dikendakil Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikendakil Allah pasti tak terjadi. Jadi, apa yang telah tercatat di dalam Allah Mahfud. Lalu Allah kendaki untuk terjadinya Dan yang tidak Allah kendaki Pasti tidak akan terjadi Dan semua yang telah tercatat akan terjadi Pasti dikendaki oleh Allah Terjadinya Inna ma'amru Iza arada say'an ayakul Lalu kun Fayakun Sesungguhnya Perintahnya Allah SWT Apabila dia berkendak pada sesuatu Maka dia perintahkan kun Jadi maka Jadilah Kemudian yang terakhir, setelah Allah hendak untuk terjadinya, barulah kemudian Allah ciptakan, Allah wujudkan. Allah kolipu pulishay. Allah Allahlah pencipta segala sesuatu. Wah kolipu pulishay. Kapodarut takdiro Allah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdir takdirnya. Maka segala sesuatu yang terjadi Allah makhluk bagi Allah taala baik grafnya, sifatnya maupun per perbuatannya. Allah khalaqukum wa ma ta'malun. Allah telah ciptakan kalian dan juga apa-apa yang kalian perbuat. Ini menunjukkan bahwa kita semua termasuk perbuatan yang kita lakukan adalah makhluk bagi Allah taala yang terdahului sebelumnya dengan penulisan atau kehendak Allah taala untuk terjadinya telah terdahului sebelumnya dengan ditulisnya oleh Allah taala dan itu sebelumnya sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Rahimani warahla apa yang akan terjadi bagi kita semuanya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semuanya tadi sudah Sudah dalam ilmu Allah Sudah dicatat Sudah di eh, Kehendaki akan terjadinya Tinggal pelaksanaan Apa yang dikehendaki Yang itu semuanya kita tidak tahu Imam Tuhan menyatakan Al-Qadarusirullah Takdir itulah rahasia Rahasia Allah Taala. Sehingga kita tidak Tidak usah memikirkan apa yang akan terjadi pada kita yang di, akan diciptakan oleh Allah pada kita. Maka yang terpenting bagi kita lah tunduk kepada syarat Allah Taala. Baik apa yang semestinya kita lakukan agar kemudian kita mendapatkan manfaat dan terhindar dari mabbarok. Karimahin rahimani warahmatullahi ketawillah bahwa kalau kemudian kita cermati dengan seksama maka Allah swt menurunkan syarat ini itu praktis kaidahnya kembali kepada satu saja yaitu itibar masole wa dafil malora itu itibar mengambil hal yang bermanfaat dan menolak hal yang yang menggorot itu jadi syariat Islam dari A sampai Z kalau diambil kehidah jadi makosis syariat ini cuma satu agar didapatkan manfaat dan terhindar dari menggorot maka syariat ini perintah perintah syariat kalau tidak Untuk mendatangkan Manfaat yang murni 100% manfaat Atau Manfaatnya Lebih besar daripada Madoratnya Kemudian Larang-larang secara ini Apa yang dilarang oleh Allah Taala Terhadap hambanya Maka kalau bukan Madorat yang murni 100% madorot maka madorotnya lebih besar. Maka kita di muka bumi ini adalah untuk taksil manfaat wa taksiluha, mewujudkan manfaat dan memperbanyak memperbanyaknya. Kemudian untuk izalatul madorot menghilangkan madorot atau takli luha itu meminimalisir. Ya, ini perjalanan kita. Maka orang yang fakih itu bukan orang yang semata-mata tahu baik dan buruk. Justru orang yang fakih itu ketika apa? Ketika dia mengetahui yang lebih bermanfaat dari dua kemanfaatan dan yang lebih bermakroet dari dua keman kemalorosa sehingga kemudian dia mengambil akbar maslahah dan kemudian kalau harus melakukan maka melakukan yang akhfu lororen itulah orang yang yang fakir dan demikianlah diharapkan kita semuanya dan tentunya semakin memiliki perbekalan ilmu yang luas maka akan semakin luas cakupan pertimbangan di dalam pengambilan masalah dan meninggalkan masalah. Ikhwanul Muslimin warahmatullah. Kita kepada pokok permasalahan yang kan kita bicarakan itu mengeluar takdir. Nabi bersabda. Antuk minabil qodari khairihi Wasari Engkau beriman kepada takdir Allah Baik dan buruknya Sebelumnya saya garis hatasi Terlebih dahulu di sini Bahwa Pembagian takdir Karena sesungguhnya kata takdir itu sendiri Bisa kembalinya Kepada perbuatan Allah Bisa kembalinya yang dimakdul Makdurnya yang Diciptakannya jadi takdir bisa maksudnya Allah melakukan Jadi Allah berbuat menakdirkan Atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Yang diwujudkan oleh Allah SWT Nah dalam bahasa kita yang dimaksud takdir disini adalah Makdurnya yaitu masulnya masluknya sesuatu yang diciptakan Allah dan itulah yang terbagi menjadi dua Antuk minabil qadari khairihi wasari baik dan buruknya sebab kalau perbuatan Allah itu semuanya baik jadi Allah tidak menakdirkan kemudian perbuatan menakdirkan itu jelek yang terbagi dua adalah apa yang ditakdirkan Allah dari makhluk ini Ada yang baik dan ada yang Yang jelek Ada yang itu Bermanfaat Dan ada yang bermadhorat Ada yang menghasilkan kemanfaatan Dan ada yang membahayakan Tetapi tadi Bahwa sesuatu yang diciptakan Allah yang membahayakan Yang bermadhorat Itu tidak mazhorat mur, murni dalam arti bahwa kemadrotan tersebut akan menghasilkan masalah yang Jauh lebih besar Maka perbuatan Allah Menciptakan sesuatu yang mazorot Itu tetap Merupakan perbuatan yang Yang baik Kalau ditinjau Dari si Allah Apa yang diwujudkan Allah Dari sesuatu yang jelek, yang buruk, yang bermazorot Itu menghasilkan Masalah yang besar Baik masalahnya itu kembali Kepada makhluk itu sendiri Atau masalahnya kepada Keseluruhan pencipt Penciptaan Saya contohkan misalnya Penciptaan iblis Itulah Madorot Sebuah madorot Ada ada madorotnya Pada iblis tersebut Kemudian iblis praktis Tidak mendapatkan manfaat dari Diciptakannya sebagai orang yang sebagai makhluk yang paling kafir. Tetapi penciptaan iblis mendatangkan apa? Mendatangkan manfaat yang sangat besar. Minimal ada zuhur asma wasifatullah. Sehingga hamba tahu kenal tentang sekian banyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah di antaranya dengan sebab ada adanya iblis. Banyak hal yang dicintai Allah Sebabnya itu dengan adanya Iblis Munculnya sesuatu yang dicintai Allah Tampaknya asma dan sifat Allah Itu diantara sebabnya lah Ketika Allah s.a.w. menciptakan Iblis Al-Ghafur dari mana adanya Kita kenal Al-Ghafur kalau tidak ada orang yang ber Berdosa Ya yeah. Ar-Rahman, Ar-Rahim Kemudian Allah juga Al-Qawi dan lain sebagainya dari asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk tujuan kita ciptakan. Maka Imam Khoi merhal Beliau menyatakan bahawa dua ayat ini sesungguhnya satu mengandung makna yang sama atau kedua-duanya saling saling terkait yaitu makhluk tujin awal insa illallaziy ya'budun dan ayat Allahu allazi khalaqa as-samaawati wal arda wa mina wa anna Allah ilma Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kita mendapatkan berita bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Sementara dalam surat at Atolak ayat 12 bahawa penciptaan langit yang tujuh dan bumi demikian pula dan semua, bahwa kemudian perintah Allah turun di antara itu semua apa tujuannya lita kalamu anak Allah alaihissalam agar supaya kalian tahu bahwa Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu bahwa anak Allah khatah tabtulishain ilma dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu sama-sama bercerita tentang penciptaan makhluk yang satu tentang untuk beribadah kepada Allah Taala semata, dan yang satu untuk mengetahui Allah Taala. Maka disinunjukkan bahwa yang dimaksud beribadah kepada Allah Taala semata lah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta Taala semata yang dibangun di atas il, ilmu, di atas pengalaman kepada Allah Subhanahu Wa ta Taala, ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu Wa ta Taala. Ya, kembali. Sekali lagi bahawa baik dan buruk itu adalah makdurnya. Adapun apa yang diperbuat oleh Allah lah semuanya. Ba. baik Maka layus'alu amayas'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kerana apa yang dia perbuat. Tetapi mereka lah yang akan di, ditanya. Mengapa karena... nah, Allah tidak ditanya? Sebab jelas baiknya. Jelas hikmahnya. Jelas benarnya. Jelas tepatnya tetapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka berbuat, karena manusia kadang berbuat tidak sesuai dengan sebagaimana mes? mestinya, tidak bijak, tidak hikmah maka mereka yang akan diminta pertanggungjawaban. adapun Allah jelas hikmahnya, maka bernama Allah Hakim yang diantara maknanya lah Al-Hikmah yang memiliki hikmah yang yang sempurna Ikhfamil Rahimah ini warqullah Kembali takdir Allah taala yang menimpa kita ada yang baik yaitu yang bermanfaat Bagi kita baik manfaat tersebutlah manfaat untuk duniawi kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi manfaat ukhrawi Kemudian khairi wasari, yang jelek, yang buruk, yaitu yang membahayakan, yang membawa mazorot, baik mazorot itu bersifat duniawi, maupun mazorot itu bersifat ukrawi. Dan kaidah umum, bagi kita semuanya, ketika menghadapi atau mendapatkan takdir yang baik, Allah bersyukur dan ketika mendapatkan takdir yang buruk yang bermadzarat adalah ber, bersabar. Itu kaidah dasar umum. Nabi bersabda ajabal li'amril mukmin inna amrahu kullahu khair walaisa zalika illa mukmin. In asabatu surra syakara fakana khair la. asabatu zurra sabara fakana khair la. Sungguh Mengagumkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh perkara baik baginya, dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali seorang mukmin, yaitu jika mendapatkan kebaikan bersyukur dan itu baik baginya, sementara jika tertimpa musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riat Muslim. Itu secara global. Dan sekarang kita kan detilkan atau rincikan dari kaidah pengelolaan takdir di atas. Jadi kaidahnya kembali nya kepada kebaikan atau nikmat bersyukur, kemudian kejelekan mador yang kita dapatkan adalah bersabar. Yang pertama terkait dengan bersyukur. Para Bapak Iqbal Fidin Rahimani Warahmatullah terkait dengan khair kebaikan. Tadi telah disampaikan bahwa kebaikan bisa kebaikan duniawi dan bisa kebaikan orang merasa mendapatkan kebaikan duniawi kalau dia tercukupi apa? Ya kalau bahasa jawanya santap, bah, ya. pendang. Pangan, tapan. Maka dia ketukupan sandang pangan tapan, maka dia mendapatkan kebaikan dan juga perkara-perkara yang, yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Intinya yang seseorang dengan mendapatnya senang karena itu memberikan kemanfaatan kepadanya dari untuk kebutuhan hidup dunianya. Di sana ada yang kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Dan orang bisa sampai kersiarnya Bahkan sampai Yang lebih dari itu Maka itu buat kenikmatan Duniawi Walaupun Kita harus tahu bahwa Kenikmatan duniawi Itu bukan Bukti Kecintaan Allah kepada se Seseorang Itu yang kita harus Harus bahwa garis atas sih kalau dalam bahasa saya ya. garis bawah sih kalau umumnya ya. Ya. ini ada sejarahnya ya. mengapa ya. saya itu enggak ya. enggak garis bawah itu ya. tapi garis atas itu ya. dan ternyata beberapa murid saya ngikutin ngikutin ya. garis atas garis atas ya garis bawah ini sedikit aja intermedio jadi pak, guru saya menjelaskan kalau ulama salaf dahulu itu kalau hal-hal yang penting di buku bukan digaris bawahi tapi digaris atasin gitu. Jadi digaris atasin ya. Isunahnya ulama salaf katanya kalau yang penting digaris atasin, bukan digaris bawahi gitu. Maka ya itu di bahasa, di tulisan digaris atasin. Nah saya pak lesankan juga digaris atasin, bukan digaris bawahin gitu. Ya. ya. Kita lanjutkan sekali lagi bahwa kita harus ingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan duniawi itu bukan pertanda bahwa Allah mencintai kita terbukti bahwa umat-umat terdahulu -umat pun banyak yang diberikan kekayaan Allah wassalam taala. Dan dia termasuk orang yang sangat dimurkai oleh Allah Taala. Kita tahu bagaimana korun. Siapa yang harta kekayaannya ya. melebihi korun, tapi lah eh, orang yang dibenci oleh Allah Taala, karena kekafirannya. Jadi eh, maka idharah etarojur atau hujat dunia. Bahawa mungkin firmanasi Paklam Anu Isidrod dalam salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaiwasallam. Ketahuilah bawasnya apabila kamu lihat seorang yang dia diberi oleh Allah berupa dunia, tetapi dia adalah orang yang sesungguhnya suka bermaksiat. Ketahuilah bahwa itu is tidrod. Ya. Ianya dilulu. Jadi ya dalam bahasa terdiri dilulu juga ya. Ya, dibombong, dibombong, dibombong. Ya, dilulu. Jadi, bohum lilahum inna kedi mati dan aku beri tanggung Sesungguhnya tibu rayaku sangat kuat kata Allah swt. Jadi, maka itu harus karena kadang kita menjadikan. Apa kemudahan dan kemurahan yang kita dapatkan dari Allah perkara dari perkara duniawi ini, kemudian kita merasa bahwa Allah mencintai kita. Nah, orang yang dicintai Allah. Apalagi kalau kemudian itu didapatkan setelah kita banyak berdoa kepada Allah itu. Kita banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan duniawi dan ternyata itu diberikan oleh Allah maka ingat bahawa pengkabulan doa Allah itu diberikan juga kepada siapa orang yang kepepet dan butuh kepada Allah walaupun dia orang yang paling kafir sekal, sekalipun ya. iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan diberi tidak? diberi ya. Ya. dia berdoa kepada Allah meminta diberi tangguh, diberi itu orang yang makhluk yang paling dibenci oleh Allah, meminta kepada Allah di diberi. Jadi jangan kalau kemudian kita meminta kepada Allah dari dunia lalu diberi itu berarti kita orang yang dicintai. Maka kita lihat kenikmatan yang kedua itu apa? Kebaikan yang kedua, kebaikan ukhrawi. Kita mendapatkan itu atau tidak? Ya, kebaikan ukhrawi Ya dari keimanan, ketakwaan, kesolehan, ilmu yang bermanfaat, amal yang yang soleh, itulah kebaikan ukhrawi. Yang kalau kemudian seseorang mendapatkan kebaikan ukhrawi, bolehlah dia apa dia apa? ada perasaan gembira, perasaan senang, karena ada alamat padanya kebaikan. Al Nabi sallallahu alaihi wa sallam Man yudil laubi khairan Jifakihu Fidin Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya Maka Allah akan jadikan dia orang yang Fakih terhadap agamanya Yang paham agamanya Berarti kalau kemudian kita Dianugerai oleh Allah Ta'ala Kepahaman terhadap agama Maka ada alamat pada diri kita Kehendak Baik dari Allah Sebaik, sebaliknya berarti Mahfumu qalafahnya? Mahfumu qalafahnya? Kalau kita tidak diberikan oleh Allah Ta'ala untuk paham din, maka berarti bukan bagian dari orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Itu mahfumu qalafahnya. Dan itu juga diambil mahfumu itu oleh para para ulama. Iman jadi lebih keran di fakih fadil, maka jadikanlah ketika Allah SWT telah menjadikan bahwa tafsakufidil yang menyebabkan fakih fadil itu adalah alamat kecintaan Allah kepada orang atau alamat kehendak baik Allah kepada orang maka ambillah sebab tersebut dan kalau kita mendapatkannya maka itulah pak nikmat yang terkait dengan dengan memperoleh. Kemudian nikmatin rahimani, warahmatullah. Nah, kewajiban kita terhadap nikmat di atas, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi adalah ber bersyukur. Dan seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Itu rukunnya ada tiga Sebagaimana disampaikan juga oleh Imam Ibn Qayyim Ar Rahimullah Rukun di dalam bersyukur Yang pertama <tuh> Pengakuan secara batin Secara hati Bahwa nikmat itu adalah dari Allah SWT Fama ablikum min ni'matin Subhanallah. Apapun nikmat yang kamu dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahuwataala. Rifa'in Rahimani Warfal. Saya ingin lebih tekankan di sini, karena ya kalau secara global mungkin, ya kita mengakui itu. Namun Namun terkadang, bahwa karena mengatur hati itu tidak mudah. Bahkan praktis bahwa aktivitas kita, kegiatan kita yang paling beratnya adalah bagaimana kita mengelola hati kita. Pokok syukur adalah apa yang ada dalam batin. Semakin seseorang merasa dalam batinnya ada keyakinan ada perasaan dalam batin bahwa nikmat yang dia dapatkanlah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, makin akan semakin besar tingkat syukurnya. Tetapi kalau kemudian semakin rendah dia perasaan itu, maka semakin berkurang syukurnya. Misalnya, Pak coba gini ya. antara seseorang yang dia mendapatkan kekayaan misalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang begitu mudahnya tanpa dia peras keringat banting tulang peras keringat kemudian harta itu Datang kepadanya Dengan Yang dia mendapatkannya dengan Berusaha mati-matian Banding tulang, peraskar ingat Kira-kira Mana yang lebih Besar rasa syukurnya kepada Allah Yang pertama atau yang kedua? Eh? Yang ke? Yang kedua Mengapa? Secara perasaan yang pertama atau yang kedua? Hah? yang? yang pertama mengapa? ringan hasilnya banyak yang kedua? Ya. jadi gini, betul artinya ini, yang pertama, dia tidak keluar dapat, maka merasa sekali kalau Allah memberinya berbeda kalau kemudahan yang apa? Dia capek wajar dong dia dapat dong dia, dia capek. Nah perasaan itu akan semakin mengurangi rasa syukurnya. Ya, maka apa kata Qur'an Inna ma'uti tuala ilmin indi katanya. Aku diberi oleh, aku diberi dengan itu semuanya karena apa? Ilmu yang ada padaku wajar dong. Nah perasaan itu. Yang menggelayoti siapa sih Korun Sehingga nah, dia tidak ada, ada Sebenarnya Maka Bagaimana caranya Supaya apa Supaya kita bisa menghadirkan Dalam hati kita Bahawa seberapa besar usaha Yang telah kita tempuh pun Itu tetap Murni anugerah dari Allah Maka kita ingat bahwa Kita tidak mungkin Bisa berusaha kalau Allah tidak menaktirkan kita Sebagai orang yang bisa ber Berusaha Jadi hakikat usaha keras Kita pun itu juga nikmat dari Dari Allah itu. Lalu mana yang dari kita gitu? Mana yang dari kita Tidak ada Tidak ada sama sekali Karena tadi kan kita beriman kepada apa Beriman kepada takdir. Ya Segala jerih payah yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan apa yang kita dapatkan itu semuanya anugerah daripada Allah. Tadi sudah di Muka dima disampaikan bahawa beriman kepada takdir termasuk dalamnya adalah hasil perbuatan kita. Adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mengapa? Karena perbuatan manusia terjadi dari kehendak. Dan kemampuan yang ada pada manusia. Nah, siapa yang menciptakan kehendak dan kemampuan pada manusia? Allah. Maka sesuatu yang lahir dari makhluk adalah makhluk. Jadi perbuatan itu tidak akan terjadi kalau tidak adanya apa iroda al jazima, kehendak yang kuat, lalu kemudian udro kemampuan. Maka Ketika kudro kemampuan dan iroda adalah Allah yang menciptakan pada diri seorang, maka hasil dari kedua hal tersebut itu al filu perbuatan itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang harus kita ingat, ya, karena terkadang dan bahkan bisa sering. Maka ini juga apa yang nanti termasuk akan salah satu dari kesirikan di dalam lesan. Ya, yang akan saya sampaikan pada pertemuan besok Adalah Begitu mudahnya lesan Menisbahkan nikmat-nikmat yang Allah dapatkan kepada Kehebatan diri sendiri Atau kepada orang orang lain Ketika dia melihatnya hanya dari sisi do, Dohir, dia lupa bahwa Dohir yang ada pergerakan Dohir itu pun apa Ya Ciptaan Allah SWT Maka ketika orang itu kuat imannya Kepada takdir Mestinya rasa syukurnya semakin besar maka iman pada takdir menjadi salah satu pokok keimanan kemudian yang kedua adalah mengucapkan dengan lesan dengan cara menyandarkan nikmat yang didapatkan kepada Allah ini sebab Tuhan Allah nikmat itu disandarkan kepada Allah Nara Fa amma bi nikmati rabbika fa hadis adapun rahimatuhan maka ceritakanlah Coba lihat Nabi Sulaiman alaihis salam ketika mendapatkan anugerah dari Rasulullah Allah taala kekuasaan yang besar kemudian sampai bahwa kemudian diberikan perpindahan singgasananya Filqis haza min fadli rabbi Ini adalah karunia dari Tuhanmu Inilah karunia dari Tuhanku. Itu yang langsung terlontar. Itu menunjukkan bahwa kebesaran yang ada pada Nabi Sulaiman dengan menjadi raja apa yang praktis tidak ada seorang pun yang diberikan kekuasaan seperti yang diberikan kepadanya. Itu tidak melupakan sama sekali bahwa itu semula anugerah dari Allah Taala. Kemudian yang ketiga lah memanfaatkan nikmat yang didapatkan pada perbuatan yang diridoi oleh Allah swt. Ini ya, termasuk bersyukur adalah menggunakan nikmatnya di jalan Allah swt. Ikmalur ala Daud asy'roh kata Allah. Beramal wahai Abu Dawud sebagai rasa syukur. Inna ateenakal kauser basal lili Rob dikawanihar. Sesungguhnya apa telah diberikan kepadamu berikmat yang amat sangat banyak maka untuk bersyukur terhadap itu fasolli dirabhika wanhar lah. oh iya, sebentar lagi ya kan korban ya yes. saya sekedar mengatkan bahwa sesungguhnya ibadah korban itu aslinya seluruh atau mayoritas rakyat Indonesia kaum musliminnya mampu untuk berkorban setiap tahun ya yes dari mana standarnya dari mana standarnya kalau seluruh, kalau mau yaitu muslimin itu merokok itu mampu dia untuk beli rokok setiap hari satu bungkus buktinya bahwa perokok umumnya adalah ya, masyarakat dengan penghasilan ya, menengah ke bawah itu mampu merokok, benar atau tidak Para abang becak mampu merokok, itu sehari berapa? Eh? Satu bungkus minimal ya? Habis nggak satu bungkus sehari? Habis nggak? Umumnya habis ya satu bungkus, habis ya? Kurang, malah kurang ya. Sekarang satu bungkus berapa harganya? Sepuluh ribu. Hitung coba. 10 x 360 3,5 juta dapat Dapat sapi kelas 1 apa? Untuk jatah misalnya Bertujuh berarti Untuk sapi yang kelas Kelas 1 Hitung aja ya. Maka kepada para bapak ya, Tekadkan Kalau sekarang belum mulai tahun depan Pesan sama istrinya Pada ibu-ibunya Bu, Pak uang Bapak colong 10 ribu tiap harinya ya <SILENGALAN> gak usah ngomong pokoknya ah, di mana ada uang Bapak ambil aja setiap hari ya gak 10 ribu ya 7.600 lah, ambil tuh simpen nanti tau-tau setahun depan baru disampaikan ini gitu bisa untuk perubahan ya percaya silahkan itu insyaallah gak terasa kalau dicuri kalau diminta terasa <SILENGALAN> Ya. Ya, kalau diminta kerasa, tapi kalau diambil aja, itu gak kerasa kehilangan 7.500. Secara umum ya. Walaupun mungkin ada satu dua lah. tapi secara umum karena kalau saya standarnya yang tadi, para perokok itu umumnya adalah penghasilan ke bawah dan mereka ternyata bisa beli rokok setiap hari. Satu bungkus. Berarti aslinya Mampu Untuk berkorban Setiap tahunnya Setiap tahunnya bukan Saya umur ber, hidup sekali bukan Setiap tahunnya aslinya Dengan Sapi kelas Kelas satu Ya eh, mudah-mudahan tahun depan Saya tak terhadap Jamaah ini 90% korban semua Berapa? Amin Terusah Terusah dan bagaimana saya ikut nang saham karena saya memotivasi untuk <tari <tari tiga, ya. itu. Tapi tidak ya. Ikut turun-turun, turun itu masalah. Kalau kemudian jamaah pengajian itu masyarakat uh, mungkin kecintaannya uh Dampak dakwahnya kan lebihin Dampak dakwahnya itu akan luar biasa. Kalau kemudian sampai korban 50 sapi jamaahku tuh tapi mayoritas kita ini tidak merokok sih, ah iya makanya tadi, berarti apa bisa di, lebih mudah lagi karena yang untuk merokok sudah berkurang untuk merokok yang yang merokok itu sudah berkurang untuk merokok jadi diambil 10 ribu lagi tuh tentara kalau ini kan tidak berkurang untuk merokok maka bisa diambil 10 ribu kalau yang sudah merokok diambil 10 ribu lagi tentara, yang gak merokok diambil 10 ribu ya tentara gitu. <tuh> oh. ya artinya ditinjau dari sisi kemampuan, karena kemampuan jamaah itu kurang lebih, bahkan lebih dari kemampuan yang para perokok, nah para para perokok digunakan untuk perokok, ini diambil oleh uminya, oleh istrinya untuk kali tabungan gak usah ngomong ya, tapi sudah seridu tadi kalau ngomong kita karena jiwa kita kikir memang, nah, jadi kalau kita ngomong Enggak tapi kalau ya sudah di, sudah dipersilahkan untuk mengambil tanpa izin untuk kebaikan, untuk kepentingan. Ya, kemudian termasuk mensyukuri nikmat Allah adalah memperlihatkan kepada Allah bekas atau hasil nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala itu suka apabila asar nikmat itu tampak pada seorang hamba. Nah, ikhof irahimani, aur plus Inna Allah jamal, Inna Allah jamilu ibul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi kalau memang Pak jadi jangan kemudian kepemilikan yang kita miliki itu hanya diketahui kita saja. Dalam hati sebenarnya dia kaya raya tapi apa? Dia hanya pakaiannya tombang cantik kemudian padahal dia itu termasuk tidak melaksa, tidak bersyukur. Karena diantara antara bersyukur ya kelihatan nikmat kan, Allah. Kan seakan-akan Allah enggak memberinya kepadanya padahal Allah memberi. Ini memprihatkan kepada halayak bahwa Allah tidak memberi kepada dia padahal di, diberi. Padahal diberi Itu pe, sisi sisi jeleknya. Maka ya Allah sentalah membedakan antara fa yufad dilubak uhumbak alam lebihkan yang satu dibandingkan yang lainnya, maka itu juga kelihatan bahwa si fulan diberi kelebihan Allah ini, si fulan kelebihan ini Coba kalau kemudian orang yang diberi ilmu Disembunyikan Tidak ditampakkan kalau dia punya Maka makhluknya Besar Maka termasuk yang diberikan kelebihan harta ya Dia tampakkan banyak apa? Banyak bersedekah Itu, itu tampak Bahwa Allah memberikan kelebihan ubatnya Buktinya tadi dia banyak ber, Bersedekah di antaranya Jadi bukan kemudian di, Disembunyikan Itu terkait dengan apa? nikmat. Kemudian bagian yang kedua Tentang bersabar Ketika Tertimpa Musibah Para bapak Para ibu ikhfafiddin rahimani Warahubullah Sebagaimana tadi telah dijelaskan Bahwa mau tidak mau di dalam perjalanan kita ada takdir baiknya dan ada takdir buruknya takdir buruklah sesuatu yang meremanggolat baik kita baik makro tur makrosarjumiyawi maupun makrosara ukrain seseorang merasa bahwa takdirnya itu kurang beruntung ya tadi ketika kekurangan apa sandang pangan Apaan? Kalau dalam hal itu sampai kekurangan Itu berarti Dia akan merasakan bahwa Dia adalah orang yang Kebetulan takdirnya Tidak sebaik takdir yang didapatkan oleh orang yang lain Dan hal-hal Yang akan berdampak matur secara duniawi Termasuk ya sakit Kemudian dia niaya orang Dicuri Dan lain sebagainya Dan takdir duniawi ini... Se-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah... Membaginya menjadi dua... Yang disebut dengan apa? Maso'ib as-Samawiyah... Dan... Al-Maso'ib diwasihtatil khalq... Ada ikhtiar al-khalq... Maso'ib as-Samawiyah... Takdir yang berupa apa? Langsung dari Allah s.w.t musibah yang langsung dari Allah seperti, Ya... Gunung meletus... Sehingga kemudian dampaknya Seperti apa yang baru saja Belum lama menimpa Pak, Warga Kediri dan saya ikut merasakannya Karena sampai Jogja Senang Kemudian Pak, ya Banjir Kemudian sakit Itu Masaib Asamawiyah Yang Secara umum orang itu Mudah untuk ber bersabar, relatif mudah untuk bersabar. Yang kedua adalah musaibah yang dengan perantaraan makhluk. Artinya ada perbuatan sesama melakukan hal yang merugikan kita, pencurian, penganiayaan, pencelaan dan sebagainya. Maka yang kedua ini relatif sulit sabarnya. Dan kata ulil Islam Tidaklah seseorang mampu bersabar kepada yang kedua Kecuali eh, Kalangan para sedikit Artinya kalau dia Mampu untuk bersabar pada yang kategori yang kedua Maka untuk sabar kategori yang pertama Tadi relatif lebih Mudah Ya, Untuk menggambarkan betapa sulitnya Untuk sabar kategori yang kedua Tapi kalau gunung meletus Kemudian atap kita Atap rumah kita dan kemudian lantai rumah kita Kemudian penuh dengan debu Kerikil-kerikil Maka kita dengan sabarnya apa? Membersihkan Apa yang terjadi coba Kalau kemudian ada orang tetangga kita dan sebagainya Ngelempari pasir ke atap rumah kita Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, datang sekalian jawab. Tidak tambah, sama. Ketika kemudian alon-alon hujan deras, banjir masuk ke rumah kita, ya, dengan sampah-sampahnya masuk. Maka kita dengan latihnya, bagaimana seandainya tetangga kita itu tornya apa? Luber kemudian lubernya apa Masuk ke dalam rumah kita Kira-kira apa yang terjadi Ya Padahal Kalau kemudian kita melihat Dari si takdir Sama Cuma beda apa Beda jalannya aja Sama Tepat Kebutuhan untuk membersihkannya Tenaga untuk membersihkannya Sama Antara kotor dengan sebab gunung meletus Atau kotor dengan sebab gula tetangga Sama Sama ya teman Ya Maka ujian kesabaran Terhadap musibah Itu baru misalnya orang itu bisa dikatakan penyabar itu kalau kemudian dia mampu bersabar ketika gangguan itu datang dari sesama. Apalagi kalau kemudian dia orangnya memiliki kedudukan. Kalau orang gak punya kedudukan, kemudian dia nyaya, ya sabar orang, -orang tidak ber, tidak memiliki kemampuan untuk membalas, lawan, sabar dia. Kalau dia punya, maka orang yang kuat kata Nabi, bukan yang apa? Yang jago gelut. Tetapi man, ya, Yakufu Wa Hindal Brodor, yang mampu me, menahan ketika dia dia marah, itu orang yang kuat yang sesungguhnya kuat secara syari, kuat karena dia kuat sabarnya, kuat imannya, dia rela pada dia mampu, maka dia maafkan. Dan itulah Allah Swt. Allah mampu menghukum seseorang, kapan dia salah. Tetapi Allah banyak memaafkan wayak, lah suam kasir dan memaafkan. Kalau banyak memaafkan, padahal kalau kemudian seseorang itu dihukum dengan sebab dosanya, tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi. Semua dia gunaasa dengan sebab dosanya. Tetapi karena Allah sangat penyabar, sabur. Dan Allah itu sangat pengasih Dan Allah itu sangat pemberi maaf Al-Kufur Maka kita masih bisa menikmati hidup di muka bumi ini Kalau tidak, tidak ada seorang pun di antara kita Yang bisa menikmati hidup Tetapi kadang kalau ada orang salah kepada kita ya, ya, Tidak ada maaf bagimu Maka untuk musibah bentuk yang kedua Itu yang akibat penganiayaan Sesama kita Memang ada dua racun yang Sering menggoda kita Dan ini saya curiga Dari setan dengan masalah ini Karena kalau yang jelek-jelek dua aja setan Karena semua kejelekan dari Dari setan Apa itu? Yang pertama adalah Sabar ada batasnya ini racun ini. Ya. Dengan alasan sabar ada batasnya maka ya, sudah sudah selesai sabarnya karena ada batasnya. Yang pertama yang kedua pembalasan lebih kejam. Ya. Ini dua dalih untuk kemudian seseorang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah. Pertama sabar ada batasnya, kedua pembalasan lebih kejam. Itu tabrir supaya dia tidak bisa membalas dan membalasnya lebih lebih kejam daripada semula. Itu kalau kemudian musibahnya musibah dunia. Ingat, ada dua ya. Jangan yang diingat cuma satu. Musibah duniawi ada dua. Yang samawiyah maupun yang di ikhtiar hak dengan usaha manusia, dengan jalan manusia, atau penganiayaan manusia, pendoliman sesama manusia, sesama sesama makhluk. Maka yang lebih parah lagi kalau kemudian musibahnya sama uya pun masih juga mencelak. Itu berarti lebih lebih kalau yang dua. Misalnya kan, bah, hujan deras di saat jemuran masih di di luar. Ini hujan nggak terdiam itu lebih parah lagi. Yeah. Maka lantas sebentar faid nama huwa dah ayo kembali buka jangan <tuk> mencelak masa. Allah yang telah menggolak kembalikan masa dan soal ini dasarnya akan saya sampaikan besok. Ini masalah satu dari ya kesirikan kekufuran atau penyimpangan yang ada dalam pesan yang begitu seringnya terlontar dari Selain banyak kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah musibah yang bersifat ukhrawi. Sebelum kepada musibah yang bersifat ukhrawi, saya sampaikan di sini tentang tingkatan manusia di dalam menerima musibah. Yang wajib bagi kita semuanya adalah bersabar. Bersabar itu artinya, Dia menahan hatinya untuk tidak murka, menahan lesannya untuk tidak berkeluh kesah, mengerutu, dan juga menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang diharukan. Itu batasan sabar minimal. Nah, ditinjau dari kemampuan seseorang dalam bersabar, maka ada empat model yang pertama yang murka artinya yang tadi yang tidak bisa menahan hatinya untuk marah kepada Allah menahan lesannya untuk tidak berkeluh kesah, tidak mampu dia sehingga banyak maka ini termasuk kebiasaan seorang kalau dapat musibah maka banyak yang tahu tapi kalau dapat nikmat ya ada yang tahu ya ya Ketika kehilangan dompet Satu RT tahu semua Tapi ketika dapat Menang THR Maka istrinya pun tidak tahu gitu. Ya. Jadi Itu Kategori yang pertama yang dia marah Batinnya Atau lesanya Atau anggota badannya Kemudian yang kedua yang dia bersabar itu yang batasannya wajib dengan batasan tadi yang ketiga yang rido bedanya kalau sabar yang rido kalau sabar dia masih merasakan sakitnya dan dia pun nggak suka mendapatkan musibah tersebut dan terasa sakit musibah itu walaupun dia bisa menahan hati menahan lesan dan menahan anggota badan adapun kalau rido itu tidak Dirasakan sebagai sebuah penderitaan Tidak dirasakan Seakan-akan Seperti tidak mendapatkan Musibah Itu kalau yang rito Dan ini hukumnya mustahab Artinya sunnah Tidak wajib untuk orang sampai seperti itu Gak apa-apa Terasa sakit Tapi yang penting jangan sampai marah Kemudian yang keempat Adalah yang bersyukur Dan Nabi telah darip kita dalam akhir ini, di mana beliau kalau mendapatkan kelimpatan Alhamdulillah di, tati mubihi as-solihat. Kalau mendapatkan musibah, Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi terus bersyukur terus. Dan sesungguhnya untuk melahirkan rasa syukur, kalau secara teorinya mudah. Siapa sih yang tidak senang? Tingkuran dosa-dosanya. Siapa orang yang tidak senang? Dia punya dosa Yang semestinya dia akan mendapatkan Ancaman di akhirat kemudian Dikasih musibah Yang musibah itu lebih Kecil dari keadaan dosanya Dan itu sudah cukup untuk menjadi sempat apa? Dia ya, Berkurang adabnya Di akhirat dia seperti itu Bahkan terkadang sudah habis Gara-gara musibah Karena ada manusia kaum muslimin, kaum muslimin Yang dia tidak mendapatkan adab Sama sekali Padahal dia berdosa di muka bumi, bahkan dia banyak berdosa di muka bumi, tapi dia terdapat dengan adab di dalam kuburnya. Bahkan fitnah pun juga bisa jadi tidak. Tidak. Apalagi di, pada masanya, tidak mas meraka sekali-sekali, karena sudah habis peace dosanya di dunia. Dalam bentuk apa? Di musibah demi musibah dunia Makanya yang kita lihat kalau datang musibah, alhamdulillah, alhamdulillah nah, yang kita ingat dosanya ber berbuah. Maka apa yang kita katakan ketika orang sakit, ketika orang musibah, la baksa, tawrul insyaallah. Ya. Jadi sebagai pensuci. Insyaallah itu sebagai pensuci. Maka itu menuju Memudahkan kita untuk kemudian Bersyukur Jadi minimal tadi kita kena musibah Wah, wajah ya. dong Musibah ini dapat Bahkan mestinya lebih besar dari itu musibahnya Jadi kita Kita berpikir itu Mestinya musibah yang seperti ini Ini karena semakin kasih Cuma seperti ini Sehingga terasa ringan Dan masih bersyukur Alhamdulillah Cuma seperti ini Alhamdulillah Padahal mestinya kita dapatnya loh? lebih, tetapi sebaliknya kalau nikmat, mestinya kita nggak pantas dapat ini kok dapat. Maka apa yang terjadi? Syukurnya lebih. Gitu cara pandangnya. Jangan dibalik. Saya Duh, sudah begini-begini loh, masih ada gini. <tuh> apa fungsinya selama, sudah, selama sudah ini saya baca surah al-fatih ini maksudnya? Itu kalau dapat, musibah baru dapat nikmat. Padahal sudah begini kok dapat persoal udah berjuru ini, ini kapan syukurnya kapan sabarnya nggak pernah syukur ya pernah sabar, sabar jadi dibalik caranya kalau dapat nikmat, ya. pada saya nggak pantas mendapat ini orang sukses saya nggak pantas dapat seperti ini tapi karena saking murahnya Allah pada saya dapat kalau dapat musibah lebih dari ini saya pantas karena murahnya Allah saya cuma diberikan itu isinya akan apa? Ya. Setiap dapat takdir itu iman syukur iman, iman sabar. Ya. Nah, sekarang kalau musibahnya musibah ukhrawi, masih ada 5 menit. Dari sampai jam 09.00. Ya. ya. Kalau musibahnya musibah ukhrawi. Berobat dosa kemaksiatan waliatul bilah li fat kubur syirik Maka ada tiga yang saya sampaikan di situ. Yang pertama istighfar ya. solusinya istighfar memohon ampun kepada allah swt. Kemudian yang kedua adalah bertawaf. Ya. ya toboya jami'an laqum turhamun laqum fihur bertobatlah kalian semua semuanya agar kalian beruntung istaghfirubakum sumatuu ilai bermohon kepada Tuhanmu lalu bertobatlah dan nabi sallallahu alaihi Allah la astaghfiratu ilai ila aksarun sa'ina maridhuli yaum bahwa nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari-nya istighfarlah dengan lesanya astaghfirullah adapun bertaubat itu dengan tiga atau empat sekaligus ya. tidak boleh salah satunya jadi harus harus terkumpul tiga-tiganya yaitu ikhlas anita dia tinggalkan dosanya kemudian lazim bertekad untuk tidak mulainya ketika menyesali dosanya itu kalau yang tidak terkait dengan sesama kalau terkait dengan sama berarti dia memberikan haknya tergantung haknya apa kalau kemudian ber yang berupa pengamihayaan yang bukan materi Berarti minta maaf Atau dengan menguji-mujinya Atau kemudian menguji ampun kepada untuknya Kalau yang terkait dengan materi Berarti meminta ikhlasnya atau dikembalikan Jadi Tergantung haknya yang diambil tentang apa Kemudian yang ketiga adalah Dengan banyak melakukan taatan inna al-hasanat tudhibna as-sayyi'at. Sehingga kebaikan itu bahkan itu bisa menghapus keburukan. Nabi bersabda, "Ittaqul maqul at biwadi -bi as-sayyata aw hasanata tamha wa qala an-nas bihuratil asal." Bertakwalah kepada di mana pun kamu berada. Susulilah kebaikan dengan ketaatan dan pergaulilah dengan pergaulan yang yang baik. Nah, insyaAllah hikmah ini warahmatullah. Maka, kalau kemudian seseorang hmm, ada padanya dosa, ditakdirkan oleh Allah dosa, lalu itu langkahnya, berapapun dosa yang ditakdirkan tidak jadi masalah. Asal tadi, karena tidak ada seseorang pun yang bisa menolak takdir dosa. Kalau Allah segan takdiran itu. Kulubani adam qatta kotor, wa kullu qotain atarabun. Jadi tetap baik bagi yang mengikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkah kewajiban ketika dia mendapatkan dosa bahkan terkadang Allah Subhanahu menghendaki kebaikan seseorang dengan dia ditakdirkan berdosa lalu bertobat. Maka orang yang berdosa Lalu kemudian dia menempuh sebab-sebab apa yang sebenarnya ditempuh orang berdosa ada tiga kemungkinan. Mungkin keadaannya ya masih tetap lebih baik sebelum dia berdosa, karena saking kuatnya dosa dan lemahnya tadi sebab-sebab yang dia tempuh, kalau tak tiri tidak seru, kemudian sifatnya tidak atau kemudian dia juga tidak mengikuti dengan hasana, atau seimbang, ya artinya kurang lebih sebagaimana sebelumnya berdosa. Nah, ada kemungkinan yang ketiga yaitu dia lebih baik dari sebelum ber berdosa, lebih baik setelah dia berdosa daripada sebelum berdosa. Jadi, maka Orang berdosa Boleh dihapusnya kepada Allah Dengan syarat Dia menepuk Jadi dia sudah Penuhi tadi Lalu kemudian dia Dihapusnya kepada Allah Kemudian menjadi cara baginya untuk lebih Jadi dia kembali kepada Allah Kemudian Lebih banyak Mengamalkan amal-amal Kebaikan untuk menutupi dosa-dosanya bahkan terkadang allah hapuskan dosa-dosanya dan diganti dengan asanat, dimana para ulama ada pendapat yang menyatakan bahwa betul-betul catatan dosanya diganti dengan catatan asaran, ada yang menafsirkannya bahwasnya dia dimudahkan kemudian beramal yang asaran, ketika allah mengganti asalnya dengan asaran. Nah, Makay, so introi kasih rahimi Allah dan untuk menjalankan kewajiban tadi ketika kita mendapatkan musibah yang berat sekali itu pun butuh kesabaran untuk taat menjalankan kewajiban bagi orang yang berdosa itu butuh kesabaran maka tetap bahwa musibah intinya baik dunia maupun akhirat adalah bersabar kalau duniawi dengan sabar yang tadi jelas saja. Kalau krawi dengan sabar untuk apa? Untuk bertol, bertolak, untuk istimewa. Kalau ramal soleh itu butuh kesabaran. Bagi yang mendapatkan musibah secara ur, ur krawi, besar. Ya demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mudah oh. bermanfaat ya dan sudah semuanya. Dan sebelum kita akhiri barangkali ada. Pertanyaan akan dipersilakan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abu Isa bin Salam. Abu Ikhwan dalam menyampaikan materinya, bagaimana kita mengelola tagir yang disebut dengan istilah manajemen tagir. Wassalam. Pembahasan yang sangat menarik dan sangat yaitu, dengan yaitu itu kaitan dengan hidup kita dari awal sampai akhir. Maka para bapak para ibu yang mengasihi Allah, saya yakin barangkali -barang, banyak diantara bapa dan para bapa yang eh, punya punya penyakit dan masalah terhadap ini, sekitar masalah terhadap ini. Oleh sebabnya untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kira-kira sampai itu jam 9.30 menit. Awatullah mudah-mudahan bisa kita berikan dan mau berusaha untuk bisa menemani kita di persilangan kalau ada pertanyaan. Bisa secara langsung di kita <tuk> ya. <Dia> punya, <tuk> punya punya hajatan terus dia dalam <tuk> hajatannya itu malam harinya memberikan ya, <tuk> atau memberikan secara keras sampai menyangguhlah hajatan itu itu bagaimana siapa yang disamper atau mau mengajak di tangan banyak langsung sudah Baik profit yang Bagus eh, Apa yang ditanyakan tadi Bahwa kita punya petanda yang kadang menggunakan dunia-bunia yang menggabung kita Baik menggabung secara duniawi Maupun menggabung sesuatu kroni Tahan <tuh> ya Menggabung secara duniawi kalau cuma wishing to itu dunia ini. Tapi kalau kroy, kalau kebetulan juga sesuatu yang menarik perhatian kita, perhatian nostalgia yang disertainya itu. Jadi itu mengganggu secara kroy. Ya. Maka kembali bahwa kewajiban untuk bersabar terhadap gangguan sama ria itu tidak Menhasilkan Kewajiban Atau uh, Perintah untuk Bernama ma'ur Nahumukra Ini ya, cuma lagi Bahwa Dua hal tadi Bukan kemudian harus dipilih Salah satunya Tetapi Diambil dua-duanya Bersabarnya diambil Kemudian Amar ma'rufnya pun Jamin Kalau kemudian seseorang Itu Murni bahwasannya Dia memang bersabar Dan sekali ma amar ma'ruf Amar ma'rufnya Itu akan dia lakukan Siapapun yang mendapatkan musibah Itu bedanya ya? Antara orang yang Bersabar dengan sebenarnya atau kemudian orang sesungguhnya dia tidak sabar misalnya ketika tetangganya merugikannya dia ceramah banyak kamu nggak boleh hukum tetapi ketika itu merugikan orang lain dia aja. <tuh> diam aja diam aja Padahal masalahnya saya sama mengganggu mengganggu maka perbuatan mengganggu siapapun yang melakukannya kepada siapapun yang diganggu itu tetap diingatkan jadi kalau kemudian dia memang terbiasa mengingatkan orang Lalu kemudian kebetulan dia men, ketika itu dia mendapatkan gangguan kemudian dia ingatkan, insya Allah ini mengingatkannya. Jelas. Ya, Tetapi kalau giliran dia toh dan giliran dia kalau terganggu baru mengatakan kalau yang lain nggak pernah dia. Maka itu lebih curiga karena ke sabarnya aja. Ya. Bukan karena tadi. Jadi kalau kondisi seperti itu ya dia milih bersabar aja, mengingatkannya biar orang lain saja yang mengingatkan. Ya mengatakan ya orang lain menempuh jalur yang benar, jalur yang kira-kira bermanfaat. Sebab kalau dia yang mengatakan belum tentu ada manfaatnya. Apalagi mengatakannya ketika itu juga bisa jadi ya malah. Jadi maka tadi karena tujuan cara itu didapatkannya maslahah. Lalu orang yang alim itu yang tahu. Itu yang terbesar di antara dua masalah dan yang ringan teringan di antara dua. Tapi kalau orang yang maaf. jadi kayak kedepan dong ya. lihatkan diri ya. Ya ketika itu apa yang di, yang dipikirkan itu juga yang di, dilakukan tidak berpikir secara secara luas. Jadi kalau kemudian sekiranya bukan karakter dia dan bukan tipe dia yang suka memberikan nasihat dan nasihatnya sudah menyentuh dan bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya, maka ya sudah dia bersabar ya, dia bersabar dengan perilaku tetangganya lebih diambil daripada kemudian dia mengambil nasihat atau selama ini bukan bukan gitu dia lakukan seperti itu. Ketika dia melihat hal-hal yang kembaran yang kaitannya tidak mengganggu dia pun dia selama ini diam. Mengapa ketika ketika gangguan itu menerimanya baru dia berbicara? Maka ini indikasi bahasanya dia lebih karena tidak sabarnya. Maka ketika itu orang diri. Maka dia sementara ambil sabarnya saja. Nasihatnya dia nanti yang kira-kira lebih bermanfaat memberikan nasihat kemurangan di surat. Iya. <tuk> ya sudah uh, kalau uh, uh, musiklah uh, yang ada maklum kalau tidak berhubungan dengan beberapa yang lain ya pun kita takluk kalau kita bersabar dalam satu sih yang lain takut kalau orang itu berbuat kembali gitu. orang Ya. Yeah. Barabara <slihat> paru kafirun rahimani war gula Patokan yang harus menjadi pokok terdahulu adalah memaafkan. Ini patokan awal. Maka segala bentuk segala bentuk tuntutan dan sebagainya itu sama sekali kaitannya bukan kepentingan pribadi. But. Nah, kalau kemudian kita sudah bisa menguasai seperti itu, maka walaupun itu sulit ya. Maka tadi, jadi kalau memang maka kita bisa mengambil orang-orang yang ada, orang-orang yang bijak, orang-orang yang bijak, bukan sendiri. Ini ada kasus limpah saya seperti ini. Kira-kira gimana -kira kira -kira baik? Tapi orang yang bijak ya, orang yang bijak. Apakah kemundurlah lebih baik dia ini atau lebih baik dia tadi diperkarakan atau tidak diperkarakan? Itu kalau sudah tadi mengambil apa? Kalau secara pribadi saya memaaf memaafkannya. Nah, sekarang ai tanya masalah umum. Untuk madhorat Kekhawatiran terhadap madhorat atau demi masalah umum. Itu gimana? Maka kembalikan kepada Ahli Nyafas Alun Ahlatik Keringkutun Kalau dikembalikan kepada diri kita sendiri Makanya Ini nanti Kalau gak di ini, ini semakin Ngobrol ke orang ini Saya tahu siapa orang ini Paling itu yang terjadi Kalau dikembalikan kepada Proses kita ini Kalau dibiarkan semakin Nijak-nijak Nanti orang ini Nah harusnya Padahal Dia gak sabar aja Sesungguhnya Bukan Bukan itu Maka coba kembalikan orang yang enggak asus. Orang yang lebih tahu tentang pribadi orang tersebut dan lebih memahami dia itu harus ahli ilmu untuk bagaimana mensikat orang seperti ini. Deskripsikan, ceritakan secara utuh tentang keadaan orang tersebut. Apa saja yang ini, baru kemudian gimana. Maka kembalikan kepada orang yang berilmu nanti. Oh, ini sebaiknya tidak perkara kan soalnya baru pengudah nggak apa-apa kalau ya. nah, kalau dimakan ya kan memakan tahu ternyata jangan bah, jangan bermasalah sama orang-orang itu ya, jadi terlalu terhormat untuk bermasalah ini ya. siapa tahu terus begitu kan jadi malu saya kalau berdebat dengan orang-orang seperti itu bah. malu dan kalau kemudian kita kembali pada ayat itu ini ya Secara sumatulahnya Itu adalah kebaikan Hukum asal memaafkan Itu dampak sarsarinya adalah Kebaikan Maka saya tanya kepada antun Kapan Rasulullah s.a.w. Hasan membalas Sekali saja Sebutkan dalil Rasulullah s.a.w. Dan membalas Karena pribadi Sekali saja Nah, tidak pernah. Padahal kalau harga diri siapa yang harga dirinya lebih tinggi? Nih, kita baru ada ketua RT. Mau ya kita tahu? Kalau nanti ketua RT dibujukkan gimana? Kalau saya bantu ketua RT mungkin nggak apa-apa. Saya ketua RT masalahnya. Baru ketua RT lah. Ya, Seakan-akan harga dirinya. Orang ya, semua kaki loh yang dihinakan, yang dicacat. Seharusnya so, lebih bisa penjelasan kalau nabinya jadi dikirikan, gimana? Ini harus orangnya -orang ini <guluh> <guluh> Kalau mau diahas alasan pasti gitu ya. Tapi Nabi enggak pernah. Sekalipun. Sekalipun tidak pernah. Beliau ya, memilih untuk memaafkan semuanya. Dan hasilnya positif semuanya. Kalau ada ada hasil negatif, kadang mungkin ya karena kita belum sabar. Mungkin belum kelihatan secara langsung positifnya tuh coba, coba tunggu kalau tidak di diaannya di anaknya coba nabi memaafkan Thaif yang belum harapkan enggak orang Thaifnya langsung yang melempari anak-anaknya jauh ke depan mungkin orang Thaif yang yang langsung menolak dan menganiaya iya orang-orang yang hadir ketika itu kan yang diajak langsung oleh nabi tapi yang Nabi harapkan, bisa dia apa? Akan lahir dari orang-orang ini. kan? Nabi enggak enggak menerima tawaran malaikat untuk megeblekan dengan dua gunung. Karena tadi Karena itu kan masalah pribadi aja, ada belum mengorbankan enggak apa-apa. Toh cuma luka, cuma enggak apa-apa. Enggak -apa. usah dibinasakan mereka. Siapa tahu nanti lahir dari mereka orang-orang yang berbeda kepada allah subhanahu wa taala. Dan kalau ada kasus seratus, coba maafkan dulu yang 99 puluh sembilan lah. Nanti yang yang seratusnya nggak apa-apa lah. <gitulah> Buktikan kan dulu untuk memaafkan untuk 99 orang, baru kasus yang ke seratusnya silahkan. Mungkin akan lebih ini. Baru sekali kasus kasusnya kalau nggak dimaafkan, ini harus kasus orang dalam itu. Ini kalau nggak dimaafkan, kalau dimaafkan dia semakin diteruskan. Saya tahu banyak, baru sekali kasus sudah begitu. Itu soalnya sering jadi jalin kita itu. Kalau nggak di, kalau dimaafkan tiap orangnya. Ya coba sekarang kita buktikan dulu sebagai orang yang sudah banyak orang yang kita maafkan. Nah baru nanti kalau kemudian, apalagi tadi sabar itu yang benar tidak ada batas, batasnya. Ya, untuk yang ketiga kalinya, ya turutlah karena baca kalimat tungguin lima kalinya tungguin ya. Ya, cara dia akan saya yakin ketika Allah sudah berfirman kaanna waliyha kaanna amin maka dia akan menjadi seperti yang apa? Sahabat yang sangat gencang itu hukum sunatullah secara hukum asal maka itulah dampak dari kita memaafkan orang maka orang itu akan sangat diperbenar kita. Itu janji Allah. Kalau kita lawan orang, orang yang kita lawan itu nantinya akan diwaru bernamun di Sebagaimana juga ketika orang-orang kafir yang di maafkan Rasulullah, akhirnya mereka juga menjadi pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam Muda jadi pembelaan Rasulullah. Sallallahu. Jadi populerkan dulu, apalagi zaman kita, Pak Jaladawah ini, maka ini sangat besar pengaruhnya. Maka ifafidin, jadi kalau misalnya kita banyak di mungkin terkait dengan orang, mereka tidak suka dengan Sesungguhnya mereka tidak suka dengan apa yang ada pada kebenaran misalnya. Kemudian kemudian besar kenyawi, cubalah banyak maafkan mereka. Dan kemudian cuci dilawan dengan, dengan fisik, soft soft power. Kita jumlahnya banyak, kita banyak berani kepada mereka berapa sih? Kamu itu, sudah. Mereka ini, kita akan lihat, sudah dululah, nanti sampai apa. Cepat berjaya, sudah dulu tidak harus kemudian, nih. Ya, lah. Cepat budaya akan memaafkan sudah dulu, ya Insyaallah, Allah, itu akan banyak kebaikannya. Bagi, dapat di samping, bagi syarat pribadi, Bapak, Yesus. Ada pertanyaan takdir sudah ditulis di Loh Makmur. Kalau takdir buruk apakah bisa dirubah dengan doa? Dalam sebuah hadis Nabi Solo oleh Umar bin Khata adalah jibril dua. Maksud tidak ada sesuatu yang lebih mujarab untuk merubah takdir lebih doa. Maka kalau yang dimaksudlah takdir yang sekarang terjadi takdir yang sekarang bisa dialami Kita ingin merubahnya Supaya tidak seperti ini Menjadi yang lebih baik dari yang sekarang kita alami Yang kita gak sukai dengan berdoa Maka ini bisa berubah dengan seberdoa Bahkan sangat besar kemungkinannya ber berubah Ini loh, apa yang kita alami berubah Adapun pun kalau yang dimaksudkan yang tercatat Maka ti, tidak Yang tercatat tidak maka kalau kemudian seseorang takdirnya berubah dengan sebab doa dari yang tercatat maksudnya pun bahwa si Fulan tadinya mendapatkan takdir jelek sudah tercatat juga, lalu si Fulan banyak berdoa dengan sebab berdoa si Fulan berubah takdirnya menjadi baik, itu semuanya sudah tercatat maka kita harus kepada lo bahwa siapa tahu takdir kita di sana berubah gitu terus berubah sebabnya banyak berdoa dan di antara alamat takdir berubah adalah dengan sebab doa maka banyak saja berdoa lalu kusnodor kalau betul betul berubah catatan tidak di lo Mahfud Rofi'atil Olah majapati subuh Olah terangkat dan lebaran telah kering. Maka tidak ada perubahan cara -cara. Tapi kalau takdir baik Menjadi buruk dengan sebab doa, iya Itu apa yang dijalani sekarang Buruk, lalu banyak berdoa Kemudian berubah menjadi baik Maka dia berubah dengan sebab doa atau tidak Berubah takdirnya dari buruk Menjadi baik dengan sebab doa Lah yang segera Dua, jangan dipahami Merubah catatannya Maksud, pahamilah Takdir yang sedang kita alami Kalau kita ingin berubah, banyaklah ber Inna Allaha lahyu duha bi taumin hatta lahyu duha bi anhu siim Allah akan Al berubah nasib dua kaum sehingga dia berubah eh, apa yang ada pada mereka itu melakukan ikhtiyah, melakukan upaya perubahan bukan berarti berubah ber kalau yang sudah cacat sudah cacat sihulah dapat takdir A lalu kemudian dia melakukan ikhtiyah Tentu Kemudian berubah takdir menjadi baik itu semuanya sudah tercatat kata Allah maka dari ulayat Abu Layyuh perasan awal terang di kalimah al-sasala. Ya, ada yang lain. Terakhir barangkali. Ya. Kaitan dengan dengan syukur. Ya. Kan? Tadi disampaikan bahasanya syukur harus ada tiga hal yang memuji. Kalau belajar empat dua kita nanti. Jadi yang yang ini dengan nanti kalau itu dari Allah yang kedua kemudian penggunaan nikmat dengan yang, ikmat, yang kedua ini, yang ketiganya mungkin berat yang perlu mengucapkan garisnya kalau dapat nikmat itu. Ya. Ikhwanul Muslimin orang pulau. Pertanyaan yang sekarang tuh mengingatkan saya jadi pelawak orang berasal dari. Jadi tadi untuk ketiganya. Manapun salah satu diantara ketiganya terlebih tidak terlukai berarti ada kufur nih. Nah, apa maksudnya kufur di situ? Maka tergantung. Kalau tidak diakui darul al, jadi hati tidak mengakui darul al, tidak ada pengakuan, maka ini kufurnya kufur Akbar Ditinjau dari kalau bukan dari Allah, lalu siapa yang menciptakannya? Berarti di sini ada syirik lubun? Iya. Ada penguasa lain. Ada pencipta lain yang telah menciptakan sesuatu dalam kekuasaan Allah. Berarti di dalam alam semesta ini, ada penguasa lain, ada pencipta lain selain Allah. Karena ada kejadian, ada peristiwa yang Allah tidak menciptakan di dalamnya. Allah tidak menghidapinya. Allah tidak mendakdirkannya, maka ini rasulnya berat yang ya, pertama. Kalau tidak ada keyakinan sama sekali bahwa wanita mati dari Allah, beda antara tidak ada keyakinan dengan menghadirkan. Kalau menghadirkan dalam dirinya keyakinan, maka mungkin dia sudah yakin, tapi kadanglah lale, kadang bu, lupa. tanya itu dari mana dia mati? Yang mendakdirkan siapa? Oh, ya Allah. Ya tapi kadang orang lupa itu beda antara tidak menyakini jadi yang dimaksud kalau dia tidak menyakini sama sekali makanya dikuhurnya kuhur akbar yang kedua yang dimaksudkan kalau semata-mata hanya dia tidak menyebutkan tidak menyebutkan lesannya maka tidak selamanya mesti disebutkan karena mengucapkan Alhamdulillah juga berhubungnya wajib tetapi kalau kemudian misalnya Dia ditanya Dari mana nikmat Allah tersebut Maka kemana Kelisahan ini Menyebutkannya Maka kalau dia sebutkan Dari selain Allah sepentara Dengan tidak merupakan Allah Maka masih Kalau memang sebabnya sebab, -nir, sebab -nir. Dan ini sesungguhnya Masuk dalam pembahasan materi Pada desa berdirat tetapi kalau kemudian dia mengandalkan Kepada sebab yang bukan Sebenarnya sebab, itu kesyirikan Apalagi kalau kemudian Yang bukan sebab itu Yang kategorinya syirik Besar, seperti ini semuanya Karena saat, saat Dari Nenek saya sudah meninggal misalnya Maka yang dimaksud di sini menyandarkan nikmatnya kemana Kalau kepada selain Allah, maka tergantung duniawi. Masih masih rinci urusannya. Karena orang yang meyakini hujan itulah Allah yang menurunkannya, tetapi dia mengatakan seperti Nabi Abu Faridh bin Nau ikadawa kita perlu hujan karena sekarang bulan Januari, itu sudah sirik. Walaupun bukan sirik Besar selama dia meyakini Allah yang menciptakan hujan Tetapi sekarang hujan karena bulannya bulan Januari Kan sesuai namanya Januari, hujan sehari-hari Oh hujan, iya Januari kan sekarang, hujannya Itu sendiri Kufur Nikmat Tapi kalau semata-mata dia misalnya sini Enggak mengucap Ya dia, ada Ya, Itu tergantung kasusnya. Bisa juga tidak masuk kategori furhur nikmat. Tapi ketika dia menisbahkan kepada Allah, maka jelas furhur nikmat dengan penjelasan yang mudah-mudahan besok akan dijelit detail lagi. Kemudian kalau yang ketiga, maka kemaksiatan. Kalau satu sudah, dua sudah, tetapi digunakan untuk judi misalnya Digunakan untuk beli komer Beli rokok misalnya Maka itu adalah kemaksiatan Kufur juga, itu kufur ni'mat Tapi yang bersifat Kemak Kemaksiatan Bukan kufur akbar Dan bukan juga Bukan syarif akbar Dan juga bukan syarif pastor Tapi kemaksiatan diri Masing-masing tiga yang tadi membawa konsekuensi Kalau tidak dipenuhi Pembawa manusia Ya, demikianlah para Bapak Al-Babdu Ufaz Yudhu Rahim Alim Bawa kita pada malam hari ini Semoga berlaku yang telah memudahkan kita untuk menyerap permah materi yang kita dapatkan Dan untuk memberikan paku kepada kita Untuk menangatkan apa yang kita pahami kenaran, dan benar-benar Dan saya akan mengakhir dan cara benar Dan saya akan memaaf Dari kerajaan Sisi jaga sekuma as terhadan antum aku berkata nasallallahu alaihi wa alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita berdoa kepada kesenian kajian jurusan kesehatan materio aulia ustaz Abdulizar Abdullah izin sah hadir rekan sebelum Akhirnya, mungkin kita akan perumahan bahawa besok hari Ahad pagi sekitar pukul sembilan pagi sampai jam dulu Insyaallah video akan menyanyikan materi yang dimaksudkan tadi dan itu pada siri pada lisan tempatnya dimaksud lima musim.